Oke sampai suatu ketika ada ulama um salihin itu ada seorang murid itu ngikuti dari belakang. Dia dia berani ngikuti dari belakang seorang wali kekasih Allah. Tiba-tiba ngmelewati -tiba satu gang sempit. Ada lumpur di situ. Ada bagian tempat atas tuh kering, di bawah tuh becek. Pertama dia di atas, ada anjing lewat. Katanya salah anjing lewat tuh anjingnya jalannya repot. Mau naik ke atas karena ditop lewati oleh dia. Sehingga tiba-tiba dia turun ke bawah. Lalu anjing itu naik ke atas sampai belepotan dia. Muridnya tuh bingung, "Ya Syekh. Setelah sampai di rumah, aku lihat kenapa kok malah anjing suruh naik lah kok malah turun? Dari mana kamu tahu?" Saya tadi lihat. "Kenapa kok ada anjing digusah-gusah aja? Anda naik di atas, anjing diar di bawah, di lumpur yang becek." Terbanyak dia berkata, beliau berkata, Tadi waktu aku aku aku aku aku aku Aku naik ke atas itu itu itu Itu Merasa lebih pantas, Lebih pantas pantas bagus daripada anjing anjing Anjing anjing Setelah itu baru sadar sepanjang sepanjang hidupnya hidupnya Tidak Tidak tidak pernah pernah dosa dosa dosa Dan punya Punya Maka turun saat berdosa Tapi perasaan yang Yang ada di dalam hatinya Bukan berpura-pura ബുസാസാ ഹിഡബിട്ടാൻ ada yang lihat Muridnya aja mengetahui dari jauh Bukan eksen, bukan gaya Nah ini Jadi orang yang bertawadu Itu buah daripada kesadaran akan dirinya Kekurangan dalam mengabdi kepada Allah Sehingga setiap kali disanjung Tambah bingung dia Di saat-saat dipuji oleh orang Orang ini memuji itu Dia tertipu di uji saya Dia tidak tahu yang sesungguhnya Seperti ayah anda Sayyid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Setiap kali ada orang menyanjungnya Mencium tangannya dan seterusnya Ia berkata Wahai saudaraku Kalau seandainya menyebut Ab diri itu diperkenankan oleh Allah Jadi saya akan aku sebutkan Dan kau tidak akan lagi mencium tangannya <San> Artinya apa? Merasa dirinya itu jelek Jadi tawadhu itu buah daripada kesadaran dirinya akan kesalahannya. Jadi enggak enggak sempat menikmati disanjung oleh orang, dicium tangannya oleh orang, dikerumuni oleh orang, tidak sempat menikmati itu semuanya. Karena ada dalam dirinya raksadansi. saya itu adalah kurang dalam mengabdi kepada Allah. Banyak kekurangan. Jadi yang dilihat adalah kekurangannya terus sehingga enggak sempat menyombongkan di hadapan manusia. Ya melihat orang bermaksiat, mungkin dia hanya itu do maksiatnya, tapi aku di dalam hatiku sesaat aku ada dengki, sesaat ada ini. Kemudian setelah dia menyadari bahwasanya dirinya kurang banyak kekurangannya. Ini awal tawadhu itu begitu. Awal tawadhu temannya dari dilihat adalah seorang hamba yang punya kekurangan dalam mengabdi kepada Allah, ada banyak dosa, banyak kekurangan dia itu. Bahkan kekurangan di sini tidak sampai derajat wajib pun merasa nyesel dia. Setelah dia merasa kurang, kemudian dia sadar bahwasanya di disanjung oleh manusia, aku punya banyak kekurangan. Dia tidak mengerti kekuranganku. Dia dia Dia dia Dia dia Dia tidak mengerti kekuranganku Padahal aku banyak kekurangan, aku banyak kekurangan Setelah Setelah merasakan dirinya dirinya seperti itu itu itu tertipu tertipu tertipu waktu menyanjungku. Nah, Kalau sudah bisa ngomong gitu itu awal ini. Awal ini menghormatiku Karena di dalam dalam diriku adalah kotor. Setelah dia menyadari dirinya adalah kotor kotor menyadari punya syariat syariat Syariat dibatas oleh syariat. Syariat itu berkata apa? Kekotoran dalam dirimu tidak boleh kau sampaikan kepada orang lain Jangan sampai kau ngomong kepada siapapun tentang dosa-dosamu kepada Allah. Dan dosanya orang sholat itu kadang bukan dosa bener. Loh. Hanya enggak bangun alam saja sudah dosa. Hanya terlambat sholat. Enggak sholat di awal waktu itu sudah dosa. Biasanya baca sholawat seribu kali hari ini baca lima ratus saja sudah dianggap dosa mereka. Jadi kesalahan orang-orang besar itu bukan dosa yang sesungguhnya.